Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kesempatan Sehingga pada kesempatan kali ini Kita masih bisa melanjutkan Pembicaraan kita Pembahasan kita Pengkajian kita tentang bahasa Arab Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan Salah satu kelompok dari Mansubatul Asma Yaitu Maq'ul Ma'ah Yaitu apa? Maq'ul Ma'ah Baik, ada baiknya kita melihat definisi dari maf'ul ma'ah ya. Maf'ul ma'ah adalah isim yang terletak setelah huruf wa ya. Kita perhatikan Maf'ul ma'ah adalah isim yang terletak setelah huruf wa Yang mempunyai arti bersama ya. Mempunyai arti apa? Bersama Untuk menunjukkan kebersamaan ya. Sekali lagi, maf'ul ma'ah Ia adalah isim yang terletak setelahnya, setelah huruf wa yang mempunyai arti bersama, ya, mempunyai arti bersama. Jadi wa tersebut artinya bersama, bukan dan, ya, untuk menunjukkan kebersamaan. Nah, di saat itu maka kita katakan ya isim yang terletak setelah huruf wa tersebut adalah makhluk maha ah yang dia nanti ekropnya adalah nasob ya atau dia mansub karena termasuk salah satu kelompok dari Mansubatul asma ya khususnya yaitu makbul maah sebagai contoh misalnya ya kita perhatikan contohnya sarah aliun wal jabala kita lihat di sini sarah aliun wal jabala kita lihat di sana ada huruf wa di sana ada huruf apa? Wa. Isim setelahnya dia mansub, yaitu al-jabal. Kenapa demikian? Karena dia adalah maf'ul ma'ah. Ya, karena dia adalah maf'ul ma'ah sehingga kita terjemahkan kalimat ini Ali berjalan bersama dengan gunung. Maknanya bahwasanya karena gunungnya itu besar seolah-olah perjalanan Ali itu ditemani gunung ya karena besar gunungnya ya dia menyusuri gunung kan enggak terasa jadi ya seolah-olah Ali itu berjalan bersama gunung ini yang dimaksud dengan apa maful maah yang wawunya tadi fungsinya yaitu untuk menunjukkan apa kebersamaan ya wawunya tadi artinya apa bersama jadi bukan artinya dan kalau artinya dan si gunung ikut berjalan Nah tidak demikian Karena tidak memungkinkan si gunung itu berjalan Maka ya Al-Jabal Dia tidak kita anggap sebagai Ya Atop dari Ali Kita sudah membahas tentang Atop Akan tetapi Al-Jabal kita ikhrab dengan nasab Karena dia termasuk Mak'ul Ma'ah Ya Mak'ul Ma'ah Yang menunjukkan kebersamaan dengan fi si Ali karena memang tidak mungkin ya Jabal itu bisa apa bisa berjalannya baik kemudian contoh yang lain ya kita ambil contoh yang lain Jaa Muhammadun waguru basyamsi ya Muhammad datang bersamaan dengan terbenamnya matahari nah, di sini ada huruf wawu ya huruf wa yang artinya adalah bersama ada isim setelahnya yaitu apa huruf ya huruf di sini kita erap dengan nasof ya dia mansub karena dia termasuk makul maah ya untuk menunjukkan kebersamaan dengan si Muhammad jadi kedatangan Muhammad itu bersamaan dengan Ya terbenamnya matahari. Jadi bukan berarti ya matahari itu apa ikut datang ya tidak ya maksudnya adalah Muhammad itu datang bersamaan dengan terbenamnya matahari. Ya mungkin dapat dipahami dengan jelas ya tentang apa makul maah.